Oke, okay. sesuai dengan request, insya Allah pasti kita bawakan spesial buat rocker. Coba tepuk tangannya rocker, mana dong rocker? Mono, semangat cowok-cowokku ya. Lamaikan tangannya lagi sama-sama ya. Spesial buat yang di Korea, dan juga Mas Doni yang request lagi ini ya. Πολλά ροκα.